Kita lanjutkan masuk pada isim nasab yang berikutnya al-zorfu yaitu zorof atau kalau dalam bahasa lainnya dia disebut dengan al-mafulofihi ya mafulfi. Namun di sini Musonif memberikan nama dengan al-zorfu dengan nama al-zorfu sama seperti dalam kitab Beliau yang lain yaitu kitab Maus'u'ah itu Beliau juga menamakan dengan az Namun sebagian para ulama menamakan dia dengan Al-Maf'ulu Li-Ajli maful Fi Sekarang kita lihat definisinya Al-Zorfu ataupun maf'ulfi. Huwa ismun mansubun. Dia itu adalah isim yang dibaca nasab. Ja'a. Dia ini datang dalam sebuah kalam. Dalam sebuah kalimat. Liadulla ala zamanin. Untuk menunjukkan keterangan waktu. Au makanin. Atau menunjukkan keterangan tempat. Ketika fi'il itu terjadi maksudnya ya. Hina hadasa al fi'lu. Ini maksudnya. Ketika fi'il itu Terjadi Jadi ketika fiil itu terjadi Waktunya bagaimana Waktu kejadiannya bagaimana Itu dijelaskan oleh Zorof Atau tempat kejadiannya bagaimana Itu juga dijelaskan oleh Zorof Wayakunu jawaban limata mata au aina Dan nanti zorof ini itu tuh dia itu adalah merupakan jawaban dari mata mata kalau dia zorofnya zorof zaman karena nanti zorof terbagi dua ada zorof zaman ada zorof makan kalau dia zorof zaman maka kita tanyakan dengan mata kapan kejadiannya. Ayna, atau menggunakan aina kalau zorofnya zorof makan. Faham? Kalau zorofnya adalah zorof makan. Ya, maka menggunakan aina. Kalau zorofnya adalah zorof zaman. Menggunakan mata. Seperti kita lihat contoh. Zahab tu ilamak kata subahan. Saya pergi ke Mekah di waktu subuh. Berarti pertanyaannya seperti ini. Mata zahab ta ila makhata. Kapan kah kamu pergi ke Mekah? Jawabannya adalah sobahan. Yaitu di waktu subuh. Ya. Atau di waktu pagi. Nah di sini. Kalau dia zorofnya adalah zorof zaman. Namun kalau zorofnya adalah zorof makan. Ya. Maka nanti bertanyaannya itu menggunakan Aina. Ya, menggunakan Aina. Kemudian yang berikutnya setelah kita mengetahui dari definisi Zorof. Ya atau kita ketahui definisinya Maf'ul Fi. Seperti yang kita sebutkan tadi dia adalah Isim yang dibaca nasab datang dalam sebuah kalimat untuk menunjukkan waktu dari terjadinya fiil atau menunjukkan tempat terjadinya fiil itu adalah dzaraf atau disebut dengan maful fi Kemudian yang baru kita lihat di sini amilnya sekarang. Yang mau kita bahas nanti adalah maf'ul atau zarf ini kan dibaca nasab, termasuk bagian dari mansubat, isim-isim yang dibaca nasab. Nah, sekarang pembahasan kita apa amil yang menjadikan maf ulfi Atau zorof ini dibaca nasob Karena tidak mungkin Ada sebuah kata Apalagi sebuah isim Tiba-tiba datang dalam keadaan nasob Tanpa ada amil Itu tidak mungkin Karena asal kata dalam bahasa Arab Itu di, berada pada keadaan rofa Pada amil maknawi Kalau sudah berpindah dari harokat dommah Harokat dommah maka lafadznya di sini, amilnya di sini pasti adalah amil lafzi. Nah, sekarang yang mau kita ringkas dulu apa amil dari dzaraf ini? Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan di kitab kita, apa amil, apa amilnya sehingga kok dia bisa dibaca nasab. Yang pertama, ditulis ya Amil yang pertama secara asal dia itu adalah fi'il. Jadi secara asal isim itu dibaca nasob atau zorof itu dibaca nasob. Amilnya itu adalah fi'il dari kata tersebut. Ya amil yang pertama itu adalah fi'il. Seperti zahabtu ilamak kata sobahan. Sobahan dibaca nasob karena amilnya amilafzi. Apa amilnya? Di situ adalah zahabtu. Zahabah. Fi'il yang mengamili sobahan untuk beramal dengan amal nasab. Ya. zahaba di sini amilnya. Sobahan di sini makmul. Amalnya adalah nah, nasab. Ada amil, ada makmul, ada amal. Kemudian yang kedua. Kalau tidak ada fi'il yang bisa mengamili dia adalah masdar. Isi mas, masdar ya. Seperti Huduru, huduruka al yawma mudahatun Kehadiran engkau hari ini itu mendatangkan kebaikan. Kehadiran engkau pada hari ini itu mendatangkan kebaikan. Al yawma dibaca nasab sebagai zorof. Namun amilnya mana? Amilnya itu adalah hudurun masdarnya hadara yahduru huduran paham dia masdar yang mengamili al yawma untuk dibaca nasab di sini enggak ada fiil ya hudurun sebagai mubtada mud'aton itu sebagai khabarnya paham al yawma itu sebagai maf'ul li ajlinya atau sebagai dzarafnya apa amilnya adalah masdar hudurun yang menjadikan dia dibaca nasab tidak ada fiil di sini Kemudian oh, Tuh ada yang hilang itu. Isim fa'il Disitu Ana musafirun Yaumal jum'ati Ya Ana musafirun Musafirun sebagai khabarnya Yaumal jum'ati pada hari jum'at Musafirun Safaro yusafiru Nanti isim fa'ilnya adalah Musafirun nah, Isim fa'il ini mengamili yauma sebagai zorof untuk dibaca nasab menjadi maf'ul li ajli ya untuk dibaca nasab untuk menjadi maf'ul un li ajli kemudian sifat musyabbaha itu termasuk bisa menjadi amil ya seperti aliyyun halimun indal ghadab Ali itu adalah orang yang halim, yang sangat lembut, ya berlemah lembut ketika dia ada marah, faham? Ketika dia marah, sifatnya lembut. Entah kalau nggak marah ya, ya pokoknya di sini contohnya kalau dia dalam keadaan marah dia itu bersifat lembut karena sabar mungkin. Nah di sini syahitnya adalah indah, indah adalah zorof, ya yang dibaca nasab, amilnya adalah halimun. Ya sifat musyabbaha. Kemudian lihat sekarang di kitab kita subahan zor fuzamanin mansubun walamatun wa asbi al fathatu. Subahan adalah zor zaman yang dibaca nasab dan tanda nasabnya itu menggunakan fathah. Kemudian contoh wa al imamu fau kolmin bari. Imam itu berdiri di atas mimbar. Imam itu berdiri di atas mimbar. Fauka zuruf zaman mansubun wala matunasbi al Amilnya di sini adalah wakafa. Kemudian zuruf zamani zorof zorof zaman. Contoh-contohnya ini termasuk contoh-contoh yang penting ya, bukan pembatasan, bukan hanya sebatas ini saja. Seperti masa sobahun, ya, waktu subuh atau waktu pagi, zuhur waktu zuhur, wakatun waktu, waktu toalun. Lailun, tawalun itu bermakna sepanjang, ya. Lailun malam, muddatun selama, kemudian khilalun atau kholaalun selang waktu. Zamanun waktu, asna'u pertengahan, lahdatun sebentar, saatun saat jam ataupun waktu. kemudian burhatun, maknanya sama dengan lahzotun yaumun hari kemudian fatratun, fatroh yaitu adanya selang waktu jadi ada sebuah kejadian yang sifatnya fatroh yaitu terselingi dengan sebuah waktu Lailatun, Usbu'un, Satu pekan, Satu minggu, Syahrun, Bulan, Amun, Sanatun, Tahun, Koblu, Ba'du, Sama Ini diantara contoh-contoh Zorof Zaman Tapi ingat, ini bukan pembatasan Ya, ini bukan pembatas pembatasan Burhatun, maknanya sama dengan lahzotun. Kemudian, Zoruful makan. Zoruf-zoruf makan. Baina, diantara, wasatun, di tengah, indah, di sisi. kemudian lada'ya, lada'i itu juga sama bermakna di sisi tijahun tilko'un ber, tilko atau kalau tujahun ya, tujahun itu bermakna searah kalau tilko, itu di depan fauko, di atas, tahta, di bawah, duna di sisi Ataupun berkisah terkadang tergantung konteksnya juga kalau dunia ini. Amama di depan. Kholfa di belakang. Yaminun sebelah kanan. Shimal kiri. Janub. Sebelah selatan. Kemudian Syarkun sebelah timur. Gorbun Sebelah barat Yasarun Kiri Kemudian Kuddamun Waroa Itu bermakna juga sama Janibun Kurbun bermakna dekat. Nahiyatun ujung. Nahwu atau Nahwa. Biasanya dibaca Nahwa. Searah. Haula. Kemudian berad, bermakna sekitar. Ini. Bentuk-bentuk dari. Zorof Zaman, Zorof Makan Namun Bukan pembatasan Hanya pada itu saja Ya Dia tidak terbatas hanya pada lafad-lafad ini saja Lafad-lafadnya banyak Beda kitab yang kita baca nanti akan memberikan Lafad yang baru lagi Nanti <tuh> sesuatu yang bisa menggantikan zarf. Ya. Perkara-perkara yang bisa menggantikan maf'ul fihi atau zarf. Yang pertama kata Kullun, ba'dun, amatun, jami'un, nisfun, rubun, sulusun. Ini dimudofkan kepada zorof. Karena ini kan termasuk kalimat-kalimat atau kata yang pasti butuh mudof ilai. Nah, mudof ilaihnya ini menjadi zorof. Mudof ilainya zorof. Maka nanti yang dihukumi mafulfihi atau yang dihukumi maful jadi eh, hukumi zorofnya. Adalah kata ini tadi. Kulun, Ba'dun, Amatun, Jami'un dan seterusnya itu. Seperti. Numtu, Ba'dun, Nahari. Saya tidur pada di sebagian waktu siang. Ya. An-Nahari. Di situ adalah Zorof. Ba'dun, Mudofnya kepada Zorof. Maka yang menjadi Maf'ul. Fihi di sini bukan naharnya, tapi bakdonya. Ya, yang menjadi maful fihi adalah bakdonya. Atau zakar tusulusal yaumi. atau sulusan nahar. Ya, saya bermuzakarah itu sepertiga dari waktu siang. Sulusa nanti sebagai maful fihinya. Jadi ini ada poin di mana ada beberapa pembahasan, ada beberapa uh, kata yang dia itu bisa menggantikan Zorov. Secara asal dia bukan Zorov, namun nanti dia bisa mengambil hukum Zorov, yaitu dia dibaca Nasov, dibaca Nasov dan dianggap sebagai Zorov. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Sifat dari Zorof yang dibuang Berarti dia na'at ini ya Sifat ini kalau kita bicarakan sifat Berarti maksudnya dia na'at Sifat dari Zorof yang dibuang Seperti Numtu kolilan Minal laili. Saya tidur Kolilan Dari Waktu yang sedikit minal lail pada waktu malam takdirnya nanti numtu waktan kolilan minal laili yang menjadi zorofnya kalau kita baca numtu kolilan minal laili yang menjadi zorofnya adalah kolilan itu zorofnya Loh, kok bisa dia jadi zorof sedangkan dia itu bukanlah sebuah zorof dia menggantikan zorof yang dibuang jadi takdirnya itu nomtu waktan kolilan waktu yang sedikit saya tidur itu di waktu yang sedikit minalaili pada waktu malam jadi waktu malam tuh dia tidurnya sedikit sekali nah. ya kolilan di sini secara asalnya dia adalah naat ad, sifat dari waktan cuman karena waktan dibuang maka lah yang menggantikan kedudukannya untuk menjadi zoroth ya Karena waktanya dibuang, maka kolilan maju menggantikan kedudukannya sebagai zorof. Padahal asalnya dia itu adalah na'at. Ad. Kemudian isi misyarah yang disandarkan kepada zorof. Nanti yang menjadi zorofnya itu isi misyarahnya. Adapun zorofnya menjadi badal. Seperti safar tuha za Ya, Saya melakukan safar di waktu pagi ini. Ya, Hadha itu nanti sebagai Zorof Dia Nasof Amilnya nanti adalah safaroh. Paham? Fi mahali nasbin Maf'ulun fihi Itu nanti irofnya seperti itu Adapun As-Sobaha itu sebagai Badal, karena koedahnya Isim Ma'rifat dengan Alif Lam terletak setelah Isim Isyaroh Maka kebanyakannya dia itu adalah badal Hanya dulu yang kita bahas InsyaAllah besok Kita lanjutkan kembali Dimerojai Mudah-mudahan bermanfaat Subhanaka Allahumma Rabbana Wabihandik Asyadu Allah ilahi ila anta Astagfirullah wa adubhiri